Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan Abduhu wa rasuluh Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alih wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmittin amma ba'ad. muslimin rahimani wa rahimakumullah Kita Lanjutkan insyaAllah pembahasan Kita Masuk kepada bab yang ketujuh dari buku yang sedang kita pelajari Bab yang ketujuh adalah pembahasan khusus tentang Ashabul Furud Ashabul Furud yakni ahli waris yang ya, berhak mendapatkan warisan dengan cara farruhun Dengan cara farruh Amin ah. Bagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Al-Furud, Al-Muqaddarah Bagian-bagian yang telah ditentukan Di dalam al quranul Dan Sunnah Nabi Ali Salatu Wasalam Hanya ada enam saja Yaitu setengah Seperempat Seperempat Dua per tiga Sepertiga dan Seperempat nah, dimana masing-masing Dari Farud Masing-masing dari Furuk Muqaddarah tadi Itu memiliki Ahli waris-ahli waris Yang berhak mendapatkannya ya. Contoh misalnya setengah ya. Ada ahli waris yang berhak Mendapatkan setengah ya. Seperempat, ada ahli waris Yang berhak mendapatkan Seperempat Seperdelapan, ada ahli waris Yang berhak mendapatkan seperdelapan Dan seterusnya Bisa dilihat dalam tabel ya. Dari enam furuk muqaddarah Kita bisa mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan bagian tersebut ya, Contoh misalnya setengah ya. Dilihat dalam tabel ya. Siapa yang berhak mendapatkan setengah? Ya. Yang berhak mendapatkan setengah itu hanya lima orang ahli waris saja Yang pertama adalah suami ya, zaujun Yang mungkin mendapatkan setengah Dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan Yang kedua anak perempuan Bintun Juga dengan syarat-syaratnya Yang ketiga Cucu perempuan Dari anak laki-laki Bintu Ibnin Undang yang keempat Sodari kandung Atau ukhtun syakikah Dan yang kelima adalah sodari seayah Atau ukhtun liab. Ya mereka inilah Yang mungkin mendapatkan setengah. Adapun selain dari lima orang ini tidak mungkin untuk mendapatkan bagian ya, setengah. Nah. Dan seterusnya maasirul muslimin bisa dibaca seperempat. Siapa saja yang berhak mendapatkan seperempat? Hanya dua orang saja yang berhak mendapatkan seperempat. Suami atau istri. Jadi suami bisa mendapatkan seperempat. Istri juga bisa mendapatkan apa? Seperempat dengan syarat-syaratnya. Seper delapan, delapan Yang berhak mendapatkan seper Hanya satu orang saja yaitu istri Hanya satu orang saja Yaitu apa? Istri Toib. Ini mudah untuk dihafalkan Sangat mudah Seper empat itu hanya suami dan istri Seper hanya istri ya kan? Yang setengah Suami, anak perempuan, cucu perempuan Saudari kandung, saudari seayah Ya Yang berhak mendapatkan 2 3 Yang berhak mendapatkan 2 3 itu adalah orang-orang yang berhak mendapatkan setengah Kecuali suami Berarti anak perempuan, ya, cucu perempuan Dari anak laki-laki, saudari kandung, saudari seayah nah. Yang berhak mendapatkan 1 3 hanya 2 orang saja Yaitu ibu dan saudara atau saudari seibu Saudara seibu si atau saudari seibu si yang paling banyak adalah seper enam, seper bisa diperoleh oleh tujuh orang ahli waris, ya. tujuh orang ahli waris. Naf, insya Allah bisa dibaca, bisa diperhatikan. Ya. Nah, tinggal tugas kita adalah naf mengetahui syarat, ya, syarat. Kapan seorang suami berhak mendapatkan setengah ini ada syaratnya. Kapan seorang anak perempuan, ya, Mendapatkan setengah juga ada syaratnya. Cara rinci ya kita sebutkan di situ. Ya, ada tabel-tabel sampai selesai. Ya. Contoh dilihat pada halaman 52 di situ ada tabel tentang ahli waris yang berhak mendapatkan setengah. Yang berhak mendapatkan setengah berapa orang tadi? Ya lima orang. Ya, lima orang. Nah, itu ada syarat-syaratnya. Contoh, kita selesaikan saja bagian ini yang setengah, yang lainnya nanti bisa di, bisa dibaca. Sebagai contoh, sekaligus nanti kita akan berlatih barangkali melihat contoh penyelesaian. Sekarang kita lihat ahli waris yang berhak mendapatkan setengah. Sudah kita sebutkan hanya lima orang saja yang mungkin mendapatkan setengah. Yang pertama adalah suami. Ya, suami, suami kapan mendapatkan setengah? Dari harta mayit Tentunya yang menjadi mayit adalah istrinya Kan demikian ya. Seorang mati meninggalkan suami Suami mendapatkan setengah Jika sang istri Tidak memiliki keturunan Tidak memiliki keturunan Walet Walat yang dimaksud adalah ya, Kemarin sudah kita bahas walat itu ya anak laki-laki Atau anak perempuan Atau cucu Laki-laki atau cucu perempuan Yang termasuk ahli waris Intinya sang istri itu Tidak memiliki keturunan Kalau memiliki keturunan Ya suami tidak lagi Mendapatkan setengah Tetapi berkurang menjadi berapa Seperempat Menjadi seperempat nah, Ini yang paling mudah Itu pembahasan, -pembahasan suami dan istri Pembahasan suami dan istri. Suami itu kalau tidak setengah ya seperempat. Istri kalau tidak seperempat seperempat 8 Dan itu berlaku kaedah lithagari mithluhavdil unstayayin. Kan demikian ya. Ketika suami mati, istri eh, atau suami mati dan tidak punya anak, maka istri mendapatkan seperempat. Nah. Tapi kalau istri yang mati, ya dalam keadaan apa suami tidak punya apa anak ya afan istri tidak punya anak maka suami mendapatkan apa setengah ya kan suami setengah istri seperempat berarti kan dua banding satu ketika istri mendapatkan seperempat seperdelapan karena ada anak ya suaminya itu maka sang, sang suami mendapatkan berapa seperempat perbandingannya dua banding satu Ah, ini ikhwan, intinya suami kapan merapatkan setengah Kalau istri yang meninggal itu tidak punya keturunan Baik dari suami yang ditinggalkan ini atau dari suami lain Suami lain maksudnya bawaan Bisa dipahami ya Contoh saya menikah dengan seorang wanita Dalam pernikahan itu saya tidak punya anak Dia juga tidak punya anak Dia nah, Tidak punya anak ya Dalam pernikahan itu Dan memang dia juga tidak punya anak Sebelumnya Dengan suami lain Maka ketika Dia mati Saya mendapatkan Berapa? Setengah Dari harta istri saya Yang meninggal Nah Toib Tapi kalau istri Punya anak Baik dari saya Atau dari orang lain Contoh saya menikah dengan seorang wanita Dan punya anak dari pernikahan itu Dia mati Maka saya mendapatkan berapa? Seper Seper 4, ya, 4. Ya. Karena istri punya apa, Keturunan Dengan syarat keturunannya itu termasuk ahli waris Keturunannya termasuk dari ahli waris Kalau bukan ahli waris tidak berpengaruh Contoh misalnya saya menikah dengan seorang wanita Punya anak Tapi anak itu ya bukan muslim. Auzubillah. Masyaallah salam alafia murtad misalnya. Atau memang asalnya dia punya anak ya tadinya Nasoro masuk Islam, anaknya belum masuk Islam. Saya menikah dengan wanita ini muslimah ya yang dia pernah menikah dan punya anak, tapi anaknya masih apa? Nasoro. Dia meninggal. Punya harta. Saya sebagai suami ya Berarti Mendapatkan berapa? Setengah tetap Walaupun sang istri punya Punya anak Kalau secara kenyataan ya Dia mati meninggalkan Satu anak laki-laki misal Satu anak laki-laki dan seorang suami Tapi anak laki-lakinya ini Bukan termasuk ahli waris Karena ada manik Ada penghalang yang menghalangi dia dari waris Yaitu apa? Nah, ikhtilafuddin Perbedaan agama sehingga wujuduhu kaada mihi keberadaannya itu seperti tidak tidak ada. Naam intinya adalah dilihat ya mayit mayit itu manti punya anak atau tidak itu apakah dari suami ini atau dari suami sebelumnya dan syaratnya ya, anak itu termasuk ahli waris baru memberikan pengaruh ya atau tidak memberikan pengaruh nah, di situ enam Wa billahi tofit. Maasir al rahimani wa rahimakumullah Pertanyaan ya, sambil melucaah tadi. Saya menikah dengan seorang wanita muslimah yang mu'allaf, yang mu'allafah. Anaknya apa? Masih nasrani. Ya. Taib. Kalau seperti itu, berarti saya mendapatkan berapa tadi? Setengah ya. Tapi lama enggak dibagi ini, enggak, di, enggak dibagi Begitu mau dibagi, anaknya masuk Islam nah, jah, Pengaruh enggak bagi saya? Pengaruh, enggak jadi dapat berapa? Setengah Dapat berapa? Empat. Seneng atau enggak? Senang masuk Islam nih, saudara. Apa namanya, anak robibnya ya, ya, ya. Bersyukur ya kan, bersyukur Alhamdulillah ya. ya ya begitu kan ya, harus senang ya, <laughs> ya. jangan kok orang wingi-wingi dibagi tayib nah, ini contoh ya artinya Tinjuannya adalah sekali lagi mayid tujuan adalah majid dan hati-hati kalau ada yang bertanya kadang pertanyaan itu eh, harus dipastikan ini anaknya siapa ini orang kadang tanya tidak ya tidak jelas ini namanya. tidak jelas namanya. harus dipastikan ya kondisi yang sesungguhnya. Nah, insya Allah bisa difahami. Suami itu mendapatkan setengah kapan jika istri tidak memiliki fara Nah, saya ada pertanyaan ini. Mungkinkah seorang suami dia mendapatkan seperempat dari istrinya juga mendapatkan setengah dari istrinya? Nah, mungkin tidak. Hah? Apa? Mungkin? Kok bisa mungkin? Istrinya lebih dari satu dan semuanya meninggal. Ya. ya, yang satu punya anak, yang satu tidak punya anak, nah, gitu loh. Ya kan? Ya, ya sekutarullah dia punya istri dua, yang satu punya anak, yang satu tidak punya anak. Semua kaya. Sekutarullah meninggal semua. Ya, dari istri yang pertama yang punya anak dia dapat berapa? Seperempat Dari istri yang tidak punya anak dia dapat apa? Setengah. Uh, berarti dia mendapatkan setengah dan seperempat dari apa istri istrinya ha, begitu ya yeah. ini untuk memahamkan saat syekh ya memahamkan saat ya ya masuk kepada yang berikutnya yang berhak mendapatkan setengah adalah anak perempuan bintun Anak perempuan Kapan anak perempuan Mendapatkan setengah Dengan dua syarat Dengan dua syarat Syarat yang pertama Dia bersendiri Dia bersendiri Yang seperti Dalam ayat yang sudah kita bahas Fa'ing kunna nisa'an Fa'u Falahunna sulusama taroka, waingkanat wahidatan falahan nisfu waingkanat wahidatan jika anak perempuan itu wahidah seorang diri falahan nisfu dia mendapatkan apa? setengah apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini waingkanat wahidah sendiri maksudnya tanpa ada saudaranya, tanpa ada anak laki-laki karena itu kan sudah dibahas di depan yusikumullahu fi awladikum lithagari mithlu hadhil, Laki-laki 2 -laki, bagian perempuan Kalau berkumpul Ada anak laki-laki, ada anak perempuan Kalau tidak ada anak laki-laki Jika perempuan itu 2 atau lebih Maka 2 3 per Jika perempuan anak itu hanya 1 Maka dia berapa? Setengah Artinya disitu Ada 2 syarat yang melekat Agar seorang anak perempuan Mendapatkan setengah Yaitu dia memang seorang diri Satu orang ya Seorang diri Dan tidak ada Saudara laki-lakinya Saudara laki-lakinya Artinya Dari tinjauan ini, anak ini Artinya tidak ada anak laki-laki Tidak ada anak laki-laki Kalau ada anak laki-laki ya kaidahnya Lidha gari mithlu hawzil Nah Sekarang saya Lanjutkan dengan soal Pertanyaan agar bisa difahami Saya mati Ya Meninggalkan seorang anak perempuan Dan Paman Sekandung Paman sekandung maksudnya saudara laki-lakinya ayah ya, Saudara kandungnya ayah saya Itu namanya paman apa? Sekandung ya. Saya mati meninggalkan Satu anak perempuan dan seorang paman Sekandung Bagaimana pembagiannya? Anak perempuan mendapatkan berapa? Setengah Syarat terpenuhi Dia sendiri dan tidak ada anak laki-lakinya mayit, begitu. Ya. Diberikan setengah kepada anak perempuan ini, sisanya yang setengah berdasarkan hadis ibnu Abbas kita berikan kepada awla rojul indragarin, ahli waris laki-laki yang paling dekatnya, kebetulan hanya satu saja, itu paman. maka diberikan sisanya kepada paman, yaitu setengah. nah, soal yang kedua, soalnya sama. Ya, saya atau seorang mati meninggalkan dua anak perempuan dan satu paman sekandung. Tapi, ya anak perempuan yang satu ini adalah ya, pembunuh ayahnya. Jadi orang yang mati ini dibunuh oleh salah satu dari anak perempuan. Ini contohnya tragis-tragis ya kawan ya untuk memahamkan saja ya. subhanallah seperti itu kejadiannya. Nah, kalau secara apa, secara di atas kertas orang ini mati meninggalkan dua anak dan satu apa, paman. Tapi ya, dalam kasus ini walaupun dia punya dua anak, salah satunya terhalangi dari mendapatkan warisan karena dia sebagai apa, qatil, sebagai pembunuh. Waliyadzubillah. maka keberadaannya seperti tidak ada. Bahkan dia akan mendapatkan kisos di sini. Nah, berarti seperti kasus yang pertama dia hanya punya anak satu perempuan. Maka satu perempuan mendapatkan berapa? Ya setengah. Kemudian, ya pamannya mendapatkan sisanya, yaitu setengah. Harta habis sudah. Nah. Berikutnya, maaf sila Rahiman rahimah nurahimahakumullah kasus saya kembangkan seorang mati meninggalkan satu anak perempuan kemudian satu anak laki-laki kemudian paman kandung paman kandung Naam di sini ya syarat untuk anak perempuan mendapatkan setengah tidak terpenuhi Syarat pertama terpenuhi yaitu itu dia sendiri. Syarat yang kedua tidak ada muasib, muasib itu yang menjadikannya mendapatkan warisan dengan cara taksip asoba. Karena ada anak laki-laki, artinya berarti saudara apa? Saudaranya ini, ya. saudaranya, ya. saudara laki-lakinya ya akhirnya tidak mendapatkan setengah, tetapi pembagiannya adalah ya, mendapatkan semua harta taksip Ashabul furut tidak ada sekarang. dan cara baginya, laki laki dua kali apa wanita harta yang ada dibagi tiga karena laki laki dihitung dua kepala ya kan satu anak laki laki satu anak perempuan berarti harta dibagi 3 2 diberikan untuk anak laki laki satu diberikan kepada anak perempuan jadi kalau dibuat apa namanya pecahan ya anak perempuan mendapatkan sepertiga ya tapi sepertiga itu bukan farub ya bukan farudun tapi itu taksid berdasarkan ayat lizakari mislu hadzil unsayain yusikumullahu fi aulatikum ketika kalian punya anak aulad ada laki-laki ada perempuan ya lizakari mislu hadzil unsayain adapun paman ini dalam kasus yang ketiga dapat atau tidak ya tidak dia taksip, betul tapi ini juga taksip tapi mana yang lebih kuat anak laki-laki atau paman ya anak laki-laki sudah tidak dapat ya Nah, bisa difahami, Khan ya. Nah, ini kasus terkait dengan anak perempuan. Kapan dia mendapatkan setengah? Nama. Yang ketiga, maasiral muslimin, yang berhak mendapatkan setengah berikutnya adalah bintu ibnin, bintu ibnin, cucu perempuan. Tapi ingat dari anak laki-laki. Nah, berulang-ulang saya ingatkan terkait orang yang bertanya ini perlu ditakitnah orang mati punya punya cucu perempuan ya pikiran kita cucu ya cucu ya kan tapi cucu perempuan dari mana ini harus dipastikan sih cucu perempuan soko iki man. anak lanang anak lanang opo anak wadon kan gitu man. Oh ini cucu perempuan dari anak perempuan bukan ahli waris ya. yang termasuk ahli waris adalah cucu perempuan dari anak laki-laki Kapan dia mendapatkan setengah, ya, syaratnya tiga. Yang pertama, seorang diri. Sama seperti syarat anak perempuan mendapatkan setengah. Dia seorang diri. Kemudian yang kedua, tidak ada muasib. Tidak ada muasib. Nah, tidak ada muasib. Yang menjadikannya apa? Asobah. Yaitu cucu laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki atau ibnu ibnin. Ya. Kedua yang ketiga tidak ada Mayit yang lebih tinggi derajatnya artinya tidak ada anak, tidak ada derajat yang lebih tinggi yaitu apa anak, cucu akan mendapatkan ya bagiannya dengan dengan syarat kebagian ya, yang memang mendapatkan bagian yang telah ditentukan dengan syarat tidak ada ahli waris yang lebih tinggi derajatnya yang lebih tinggi dari cucu adalah apa anak. Ya. Kalau ada anak ceritanya lain nanti. Ya wabila hito Nah, sekarang kita berikan contoh. Kita berikan contoh. Sembah. Saya punya anak, ya. Ini cerita dulu. Saya punya anak, namanya Sulaiman Punya anak, namanya Sulaiman. Sulaiman ini punya anak perempuan. Punya anak perempuan, ya punyak anak perempuan Sulaiman punya anak, berarti cucu saya ya kan? Sulaiman punya anak perempuan, namanya Fatimah, berarti Fatimah bin Sulaiman bin Muhammad ya, saya Muhammad. Ya. Taib Sulaiman meninggal sudah, meninggal lebih dulu, ya, ceritanya sudah dibagi warisnya. Tinggal saya sebagai kakeknya memelihara siapa Fatimah tadi, Fatimah bin bin binti Sulaiman ya bin apa? Muhammad. Ya. Taib ah Dalam kasus ini ya, Saya meninggal Saya meninggal Berarti saya meninggal dunia dengan ahli waris Siapa? Seorang cucu perempuan Dia sendiri Seorang diri Tidak ada muasib Yang menjadikannya mendapatkan apa? Warisan dengan cara taqsib Tidak ada saudara laki-laki dia Ibnu ibni tidak ada Cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak ada naam, baik kemudian tidak ada ahli waris farak anaknya anak anak atau ahli waris berupa farak yang lebih tinggi, ya, ndak ada anak, ndak ada anak kan, ya, ya. yang ada anak susu dalam kasus ini saya mati meninggalkan susu perempuan, ya. semua syarat terpenuhi maka Fatimah bintu Sulaiman bin Muhammad ini, ya karena dia hanya seorang diri perempuan Tidak ada muasib ya, Dan tidak ada farak yang lebih tinggi Tidak ada anak dalam kasus ini Dia mendapatkan berapa? Setengah Diberikan setengah Menyisakan pertanyaan ya sing setengah untuk Sopo ya, ya. Yang setengah untuk siapa? Nah, ini ada pembahasan tersendiri Dan memang belum selesai perhitungannya Tapi yang penting kita memahami Dia mendapatkan apa? setengah ada cerita yang cukup menarik ya ini hiburan saja cerita ini. jadi ya pernah ada seorang ya, ngobrol seperti itu dia cerita ada kasus waris Saya punya kasus waris tolong dihitungkan terus ditunggu kok lama katanya mau minta dihitungkan tanya katanya lama anda pernah ketemu sampai suatu saat ya ketemu atau waktu itu kita mendapatkan cerita yang sumbernya dari orang tersebut kan. jadi difahami atau pemahaman dia bahwa orang yang menghitungkan itu dapat sepertiga wah kalau kalian ngitung ke waris itu sepertiga <laughs> makanya dia tidak berani tanya kira takon itu sepertiga ini bahaya ya kan Waduh, ternyata karena itu tidak melanjutkan pertanyaan. Ya, ya. Anda jangan khawatir, ya kalau ada kasus seperti ini, setengah diberikan kepada cucu perempuan, masih ada setengah ini ditaruh kemana ini? Tidak akan lari kemana-mana. Harta itu harus ada pemilik. Itu nanti ada pembahasan namanya rot, pembahasan namanya rot, dan intinya kesimpulannya, kalau kasus seperti ini, nanti yang setengah dikembalikan lagi diberikan kepada cucu perempuan ini. Artinya dia akan mendapatkan semua, pak harta, ya setengah itu adalah memang bagian farbudun dan setengah itu sesungguhnya adalah rod. ya pengembalian dari ya yang yang lebih berhak untuk mendapatkan itu. Ya. nah, wabillah tapi kalau ada muasib, ya dia tidak jadi mendapatkan setengah ya tetapi berlaku lidah kari mislu hadil unsaya ini contoh tadi kasusnya kan cita, cerita cerita Sulaiman tadi ya saya Muhammad punya anak namanya Sulaiman Sulaiman punya anak perempuan namanya Fatimah juga punya anak apa laki-laki namanya Muhammad ya berarti kasusnya ya sang kakek meninggal saya meninggal Sulaiman sudah tidak ada ya. meninggalkan dua orang cucu satu laki-laki yaitu Muhammad dan satu perempuan yaitu siapa tadi? Fatimah yeah. Syarat tidak terpenuhi untuk mendapatkan setengah. Dia seorang sendiri, betul seorang diri. Tidak ada faraq yang lebih tinggi. ini yani, tidak ada anaknya mayit, Tidak ada. Ya, yeah. dua syarat terpenuhi, tapi syarat yang satunya tidak terpenuhi, yaitu tidak adanya apa? Muasib. Ada muasib yang menjadikan dia apa? ya asobah ya pembagiannya lidagari misulhalil unsayin karena bersamanya adalah saudara laki-lakinya yang bernama Muhammad maka harta dibagi menjadi berapa tiga laki-laki dihitung dua kepala ya. naam kita kembangkan soalnya kalau anaknya tiga Muhammad Ahmad sama Fatimah ya berarti dua laki-laki sama satu apa Perempuan, semuanya cucu Cucunya saya Laki-laki 2 berarti dihitung berapa kepala? 4 Masing-masing 2 sih 4 tambah Nah ini hartanya dibagi menjadi berapa? 5 Si Fatimah ini dapat 1 5 Si Muhammad dapat 2 5 Satu lagi yang laki-laki 2 per 5 ya. Nah 1 5 itu bukan Farud Ingat bukan apa? Farud, nga ada Farud 1 5 nggak ada Nga ada Jadi kalau sudah babnya ta'asib, itu bisa tambah, bisa kurang. Bisa banyak, bisa apa? Sedikit. Bisa semua bahkan. Kalau sudah bicara apa? Alhamdulillah. Walhamdulillah. Jadi sudah bisa difahami, cucu perempuan itu akan mendapatkan warisan setengah ketika dia seorang diri, tidak ada mu'asib, dan tidak ada farak mayit yang lebih tinggi. Walhamdulillah. Ini socialisy family, na, nah. Berikutnya makasural Muslimin, Ikhwati wa akhwati fillah rahimah rahimah Yang berhak mendapatkan setengah selanjutnya adalah saudari kandung atau ukhtun shakiqah, saudari kandung. Ada hal menarik yang ingin saya sebutkan di sini sebelum kita lanjutkan suami nomor satu ya yang berat mendapatkan setengah syaratnya mendapatkan setengah berapa satu satu syarat ya. anak perempuan nomor dua syarat mendapatkan setengah berapa dua juga ada dua syarat ya. cucu perempuan yang nomor tiga urutannya syarat mendapatkan setengah berapa tiga juga sesuai dengan urutan nomor ya. Nah sekarang saudari kandung Nomor 4 ini Yang mendapatkan ya setengah juga Syaratnya berapa? 4 Nomor 4 syaratnya 4 Nanti nomor 5 syaratnya berapa? 5 Saudari kandung uh shakikoh, Dia mendapatkan Setengah dengan 4 syarat ya. Syaratnya itu yang di atas itu 3-3 masuk syarat ya. Satu seorang diri dia seorang diri. yang kedua tidak ada muasib. hanya saja bedanya di sini kalau saudari kandung muasibnya adalah saudara kandung. Nah, muasibnya itu saudara kandung. kalau anak perempuan muasibnya adalah anak laki laki. yang seterajat, cucu perempuan muasibnya adalah anak, avant cucu laki laki. kalau cucu perempuan muasibnya adalah cucu laki laki. saudari kandung muasibnya adalah saudara kandung. Muasib itu yang menjadikan dia mendapatkan warisan dengan cara taasib, bukan farut. Jadi syarat yang pertama, dia seorang diri. Kemudian yang kedua, tidak ada muasib. Tidak ada saudara kandung. Yang ketiga, tidak ada farak. Tidak ada farak. Yani mayit, tak punya anak. Baik anak laki-laki atau anak perempuan. Tidak ada cucu juga. Kalau ada anak, ada cucu, tak mungkin saudari kandung mendapatkan setengah. Ya. Karena yang mendapatkan setengah nanti anak perempuan. Atau cucu apa? perempuan, Dari kandung enggak? Urutannya nanti, ngantri Jadi ya. syarat yang ketiga Tidak ada farak mayid Tidak ada anak atau cucu Yang keempat Tidak ada asal zakar Tidak ada asal usulnya mayit Dari kalangan laki-laki Yang ini enggak ada ayah Enggak ada ayah, enggak ada kakek Kalau ada ayah, ada kakek, saudara enggak dapat Terhalangi Naam bil misal yatawi holmakol, ya, dengan misal akan jelas Insya Allah apa yang sedang kita bicarakan. Ceritanya seperti ini, ya. saya misalnya e, dua bersaudara, saya dua bersaudara, ndak punya ayah, udah meninggal ayah, kakek sudah demikian, saya belum menikah, saudari saya juga belum menikah, intinya saya dua bersaudara, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Nah, Taib Saya meninggal Ahli warisnya saya adalah Saudari ya Pak Kandung, karena saya kan dua bersaudara Saudari kandung Berapa hak saudari kandung dari harta saya Mayit yang tidak lain adalah saudara kandungnya Yang meninggal Syarat terpenuhi, dia sendiri Kan demikian Tidak ada muasib, muasibnya tidak ada Dia seorang diri namanya. Saudari, saudaranya gak ada Dia hanya seorang diri Saudara kandungnya ndak ada Saya mait gak punya anak Gak ada farak Baik anak atau cucu Dilihat atasnya, ayah saya juga gak ada Kakek juga ndak ada Maka empat syaratnya terpenuhi Uhtun syakitoh Saudara sekandung ini Mendapatkan berapa? Setengah nah, Dikasih setengah Masih ada sisa setengah Ya Ya, nanti kasusnya sama ya Dikembalikan lagi ke dia Rod namanya Dan pembahasan rod ada pembahasan khusus Ada rincian Nah Intinya dia mendapatkan setengah ya. Walaupun ujung-ujungnya mendapatkan semua harta Tapi setengah itu adalah Fardun Dan setengah adalah rod Setengah dia dapatkan dengan cara apa? Rod ya. Pengembalian bahasanya gitu Nah Nah Masal muslimin ikhwati wa akhwati fillah rahimanur rahimakumullah. Soal saya kembangkan ya, agar bisa lebih difahami. Nah, saya ya eh, punya saudara laki-laki Juga punya saudara apa? perempuan. Ya. Jadi tiga bersaudara. Tadi kan dua bersaudara. Ini tiga bersaudara. Nah, saudara laki-laki saya ini sudah meninggal lebih dulu dan dia punya anak laki laki berarti apa ibnu ahshaq anak laki laki dari saudara apa skandung ya. nah saya meninggal saya meninggal berarti ahli waris saya adalah saudari apa skandung ini tadi saudari skandung ya seorang diri ya kemudian ada keponakan dia berarti keponakan saya dan juga Keponakan dia Ibnu Akhsyakik Ibnu Akhsyakik. Nah. nah, dalam kasus ini masarul muslimin ikhwati wa akhwati fillah Saya mati ya, punya saudari kandung dan punya Ibnu Akhsyakik. Maka ukhtun syaqiqah ini saudari sekandung ini mendapatkan setengah karena dia bersendiri ya, saya tidak punya apa keturunan tidak ada muasib bagi dia dan tidak ada asal zakar tidak ada ayah tidak ada kakek dia mendapatkan setengah sisa setengah nah, setengah ini diberikan kepada siapa ibnu ahin syakir nam fahmabak fahuwa li aula rozulin zakarin Naam. Naam taib ingat tinjoannya adalah mayit tinjoannya apa mayit Naam. Kalau kasusnya adalah Saya yang punya anak Bukan saudara saya yang punya anak ya. Saya punya anak ya. Saudara saya juga tadi punya anak Tapi sudah meninggal ya kan? Dan saya mati Gimana kasusnya Saya mati meninggalkan saudari Sekandung Kemudian apa Anak laki-laki Berarti tinjauannya saya Anak laki-laki dan apa? Ibnu Ah Shadid kan demikian kalau kalau timbangan saya ibnu ibnu aksakik betul tadi ya. Ya. ini tetap dapat berapa setengah karena dia sendiri atau ndak Enggak Nggak dapat ya. ya karena terhalangi dengan anak apa laki-laki pokoknya tinjauannya mayit pokoknya ya kan harus ditinjau mayit ini ya. Jadi syarat itu terpenuhi Harus diperhatikan syarat-syaratnya Kapan dia mendapatkan setengah? Kalau dia seorang diri, saudari, sekandung itu Seorang diri, kemudian tidak ada Muasib, saudara kandung Kemudian tidak ada farak, mayit Kalau ada farak, mayit kalau laki-laki menghalangi Kalau perempuan lagi, ceritanya lain lagi ya, Tapi yang selesai Tidak mendapatkan setengah Kemudian tidak ada Asal zakar Tidak ada asal usul Mayid, yaitu ayahnya atau Bisa difahami Huan? Sekarang kita masuk yang terakhir Yaitu saudari seayah Nah ini ahli waris berikutnya Yang mungkin mendapatkan setengah Yaitu saudari seayah Uhtun Liab. Syaratnya berapa? Syaratnya 5 Sama dengan syarat-syarat tadi yang di atas 4 ditambah satu syarat Dia seorang diri Tidak ada muasib Siapa muasib bagi ah-ukhtun li'ab? Ahun li'ab. Karena yang se, sepadan, sederajat. Ya. Muasibnya adalah saudara seayah. Tidak ada farak mayid. Tidak ada farak. Ya, ini ayat anak atau apa? Cucu. Tidak ada asal lakar. Tidak ada ayah atau tidak ada kakek. Ditambah satu lagi. Tidak ada saudara atau saudari kandung. Karena derajatnya lebih tinggi. Kita bicara saudara seayah. Ya, atau saudari saya akan mendapatkan kalau tidak ada saudara atau saudari sekandung ya, syaratnya untuk dia mendapatkan setengah dengan demikian maasyiral muslimin wa ya. Ya, ya selesai ahli waris yang berhak mendapatkan berapa ya, setengah lima orang itu dengan syarat-syaratnya Di situ ada beberapa contoh kasus, ya. contoh kasus bisa dibaca, ya. Insya Allah wadih wow, jelas. Karena ya. Ya, tadi juga sudah kita sebutkan beberapa contoh-contoh kasus, ya. beberapa contoh-contoh kasus. Nah, namun di situ ya ada kasus-kasus yang kita sebutkan. Nah, labas kita baca ya, karena ini kadang muncul pertanyaan, ya. muncul pertanyaan. Ya. Contoh kasus yang ketiga kita baca dulu kasus yang ketiga. Contoh kasus yang ketiga Seorang meninggal dunia dengan ahli waris Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki Bintu Ibnin Bintu Ibnin Nah itu ahli warisnya itu saja Penyelesaiannya bagaimana? Cucu perempuan dari anak laki-laki Bintu Ibnin mendapatkan setengah Dari harta waris Kenapa? Karena dia seorang diri atau tunggal Tidak ada muasib Siapa muasibnya? Ibnu Ibnin Ya Dan tidak ada varak yang lebih tinggi derajatnya, baik anak laki-laki ibnun atau anak perempuan yaitu apa pintun. Sehingga dalam kasus ini cucu perempuan berhak mendapatkan setengah. Nah orang yang mendapatkan contoh kasus ini seringkali bertanya, itu kok belum selesai? Namanya, oh setengah ditaruh di mana? Nah ini muncul pertanyaan. Ini pelajaran belum selesai. Pelajaran belum selesai jangan di jangan di apa? Nama bahas dulu, kumut nanti. ini setengah ya belum belum selesai ini memang perhitungan belum selesai. tapi tetap kita belajar dulu untuk mengetahui ya dia mendapatkan berapa itu dulu. Ya. dia mendapatkan setengah. Adapun setengahnya tadi ya. itu nanti pembahasan tersendiri. itu pembahasan apa? Rod pembahasan rot. kalau untuk kasus satu dan kedua sengaja kita buat soal yang selesai, ya. langsung selesai ya. tanpa ada pembahasan yang lain. Ya. Kita baca kasus soal yang pertama Atau kasus pertama Seorang wanita meninggal dunia Dengan ahli waris suami Atau zauj Jelas yang meninggal wanita ini Dan seorang saudari kandung Ukhtun syakitoh Naam Suami, dia ber mendapatkan berapa Dalam kasus ini? Setengah, kenapa? Karena wanita ini tidak punya Anak, berarti mendapatkan setengah Salatnya hanya satu Suami mendapatkan setengah, istri yang meninggal tidak punya anak. Anak di sini keturunan, baik anak atau cucu, ya, yang penting ahli waris. Ya. Kemudian yang kedua, saudara kandung, Afan, saudari kandung, saudari kandung Uktun juga mendapatkan setengah. Kenapa? Karena dia sendiri satu dan tidak ada muasib, yaitu ahun sakit, tidak ada farak, baik laki-laki atau perempuan, tidak ada anak, tidak ada cucu, dan tidak ada aslun dakar. Tidak ada asal dagar. Tidak ada ayah, tidak ada kakek. Kalau ada ayah, ada kakek, saudara itu terhalangi langsung. Nah. Kasus yang kedua juga sama, ma'asulul ikhwah. Ya. Jawabannya sama. Di situ ada kasus saudari saya, sa ada juga suami. Nah. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Dan itu bisa dibaca ya. Nah. satu persatu. Ada yang berhak mendapatkan seperempat, yaitu seorang suami atau istri, seperdelapan, ilah akhirnya. Intinya kalau itu kita telah ketahui syarat-syaratnya, maka kita akan bisa membagi masing-masing ahli waris sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. a'lam. <tuh> Nah, tapi, uh, kita upayakan bahwa apa yang ditulis ini bisa difahami ketika seorang membaca. Nah, tidak lain maksud dari penulisannya adalah. Untuk takrib, untuk mendekatkan ilmu ini sebenarnya Wailah, buku-buku para ulama sangat banyak Dan disarankan untuk kembali wadah buku-buku beliau-beliau Shesor bin Fauzan, beliau punya kitab Tahkikot Al-Marudiyah Tahkikot al mardiyah Waktu itu kita mempelajari buku ini namanya. Dijadikan sebagai mukoror walaupun tidak dibaca selesai attahqiqat almarudiyah. E, dan itu adalah e, risalah magister kalau tidak salah Syekh Shalih bin Fauzan. E, Pembahasannya sangat bagus ya. Dalil-dalilnya sangat rinci, khilaf-khilafnya pun juga dibahas ya. Nah. Adapun yang ada di buku ini nukilan dari sebagian yang ada dalam buku tersebut diantaranya Antum kembali wadah buku beliau Itu menjadi sebuah Perkara yang sudah semestinya nah. Kemudian juga ada buku Yang lain yang ditulis Seperti bukunya Sheikh Soleh Ibn Usaymin nah. Beliau punya kitab Tashil Al-Fara'iyo nah. Juga ada buku Yang lebih ringkas Talhiyos Talhiyos eh, al faraid Punya Sheikh Utsaimin tipis nah. Juga bagus untuk dibaca Naam Kemudian uh, apa namanya ikhwan Syekh bin Baz rahimahullah beliau punya kitab uh, Al-Qawaidul Jalila Al-Jalila Al quluna Al-Qawaidul Jalila ya di ahkam uh, al-fara'idha yang semisal itu nah, itu juga buku yang bagus ya ringkas padat dari Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah Nah, adapun yang kita tulis ini maksudnya adalah sekali lagi takrib mendekatkan, ya, bagi terutama yang belum bisa berbahasa Arab. Ya. Nah, seperti atau sudah bisa berbahasa Arab namun masih belajar, nah seperti anak-anak kita di Marhalah Sanawiyah, nah. ya, sebab kalau dia masih membaca dengan Arabnya juga harus menerjemahkan. Ya Kemudian apa masih harus memahami sementara waktu juga terbatas dia punya beban yang lain ada beban pelajaran ini pelajaran itu ada pelajaran heftul Quran ada pelajaran heftul Ahadis ada pelajaran Tauhid dan seterusnya ya itu yang kemudian mendorong ya kita mewujudkan diktat ini diktat ini ya dan biasanya buku ini kita bacakan dalam dua semester. Dalam satu tahun Kita jadikan koror ya, Di marah-raksanawiyah Artinya dibaca setahun Sementara kita dibaca dua hari nam, ya. Ya, Dibaca dua hari Ini termasuk istimewa nam, ya. Ini sudah masuk bab ke-7 Biasanya ini ya, Empat minggu eh, Bukan empat minggu Tiga bulan baru sampai ini nam, ya. Jadi memang pelajarannya sederhana nam, ya. Tapi ini pun, insyaAllah sudah memberikan apa namanya, ya, sedikit gambaran lah, nam. sedikit gambaran, ya, karena emang maksudnya adalah mendekatkan, ya dan antum insyaAllah bisa melanjutkan apa namanya kiroah, bisa melanjutkan kiroah, dan sekali lagi rujuk kepada kitab-kitab aimmah itu perkara yang matlub yang antum semestinya kembali kepada buku-buku beliau-beliau, Wa rahimahumAllahu al ahafidhum aljamia. Uh, mungkin itu Ikhwan ya yang bisa kita bahas nah, karena kalau kita lanjutkan nah sebenarnya kalau ibarat mesin tuh mesin sudah panas ya. nah ya kan ada bab yang kedelapan nanti mengenal asobah ya. asobah ini nanti ada dua macam asobah sababiah ada asobah nasabiah nasabiah ada asobah binafsi asobah bilgair asobah ma'al ghair nah ini nanti perinciannya lagi ada man. taib Nanti membahas tentang hajib Penghalang warisan Bab yang ke-9 ya. Hajib ini ada dua macam Ada hajbul hirman, ada hajbul nukson ya. Ya, Menghalangi secara keseluruhan ya, Ada yang menghalangi sebagian Itu bab yang ke-9 halaman 76 Itu membahasan hajib ya, Kita baca judul-judulnya bab saja Judul bab saja kita baca Yang penting selesai ya, kan? Jadi bab yang ke-9 adalah hajib ya. Penghalang warisan Penghalang warisan ini penting. Sampai dikatakan oleh para ulama, tidak boleh seorang berfatwa dalam masalah waris kalau tidak tahu dan tidak fakih dalam bab hajab. Karena kalau tidak ngerti ini, dia akan ngasih seseorang yang sebenarnya terhalangi. Kan dia tidak fakih dalam bab ini hajab. Harus faham betul tentang hajab. Penghalang waris. Baik, ya, Hajbul Hirman atau Hajbul Nuksong. Nah. Kemudian bab berikutnya adalah Bab yang ke-10 Bab yang ke-10 ini Sesungguhnya adalah Kesimpulan hulasoh, ya Dari bab yang Ke-7, 8, 9 Jadi 3 bab, 7, 8, 9 ya, Itu Diringkas dalam bab yang ke-10 Dikabungkan disitu 7, 8, 9 digabungkan dalam tabel di bab yang ke-10. Nah, di bab yang ke-10 itu tabel gabungan antara ya pembahasan asabul furud dan hajid sampai halaman 90. Ya. Dari situ selesai. Selesai teori, ya. Adapun mulai halaman 91 kita mulai masuk kepada bab hisab, perhitungan waris, ya hitung-hitungan waris Bagaimana menghitung ini panitia Joron yang sudah menyiapkan apa papan tulis tapi belum terpakai an ngitung nggak sampai gak sampai pembahasan yang ke-9 perhitungan waris atau hisap ada kaidah-kaidahnya untuk apa namanya menghitung ini ilmu matematika sederhana sebenarnya ya Tidak rumit, tidak rumit, hanya saja butuh ketelitian Itu yang saya sampaikan karena saya tidak teliti ya. Beberapa contoh kasus itu salah Hitungannya Orang tidak tahu kalau salah, kecuali kalau dia teliti Diceritakan satu, dua, tiga, ada saja yang salah ya. Walaupun satu soal, dua soal, tapi bikin apa namanya, Bikin, nah kok ini salah gitu, ya, ya. Dan kita tahunya dari WA, Ikhwan-Ikhwan, Ustaz Afwan Salah tulisan. Coba hitung lagi Ustaz. Ya. Saya itung lagi Ahu, ya, betul salah. Ya. Ya. Nah, dan itu satu, dua. masukan-masukan Dalam soal yang sama, beberapa orang memberikan masukan. Alhamdulillah. Melalui majelis ini pula, kita sampaikan bahwa cetakan keempat ini adalah revisi dari yang sebelumnya. Nah, kemudian bab yang ke-7, Ketujuh. Kedua belas Pembahasan tentang awul dan rod Ini mulai pembahasan ada rod 814 Ada pembahasan tentang awul dan rod Apa itu awul, apa itu rod Ini kaitannya dengan hisab Dengan perhitungan Naam Adapun mulai bab yang ke 13 belas Sampai ke belakang Itu adalah kasus-kasus Di antaranya beberapa kasus-kasus yang sering dihadapi oleh masyarakat seperti munasahot, munasahot itu kematian ya seseorang belum dibagi warisan mati lagi, belum dibagi lagi mati lagi itu kematian yang ya terus beruntun ini belum dibagi udah mati lagi ini gak, nah, terus nah ini repot ini kalau sudah seperti ini, apalagi kalau diiringi dengan adanya konflik, ini sudah rumit ini, nah. Ada lagi yang berikutnya bab yang keempat belas pembagian tarikah ya. pembagian tarikah itu sedikit kan? kalau antum melihat bukunya saya oleh Fauzan lebih luas ya ini hanya sekedar gambaran yang menggambarkan bahwa harta itu ternyata ada harta yang bisa dibagi ada yang harta tidak bisa dibagi contohnya mobil tidak bisa dibagi ya Anak empat mau dibagi rodanya 4 tidak jadi ya kan aku tak rodong arep kanan gue roda arep kiri ya kan ya tidak bisa dibagi itu, nam. atau tanah karena terlalu sempitnya kan tidak bisa dimanfaatkan, ya. muka tanah 4 meter, ya ke belakangnya 20 meter, ini repot ini, pembagiannya, anaknya 4 mouse meteran, ya. bikin rumah seperti sepur ya kan, kan tidak mungkin dibagi, itu ya tidak mungkin dibagi kalau seperti itu, ya. ada harta waris yang bisa dibagi seperti beras. Ya meninggalkan beras satu ton ini bisa dibagi ya kan, ya, contoh ya kan? Tapi ada pembahasan juga yang ke 15 belas, muskil, kunsal muskil, yakni eh, anak yang lahir dengan status kelamin yang belum jelas, laki-laki atau perempuan, ada yang tidak ada bentuknya, hanya ada lubang, ini laki atau perempuan, ada yang dua, ya. ada dua. Wujud bentuknya ada dua-duanya Ini laki atau perempuan nah, Ini ada kejadian-kejadian seperti itu Subhanallah dibahas oleh para ulama Kemudian pembahasan yang ke-16 adalah Warisan orang yang hilang atau mafkud Orang yang hilang nah, Kemudian ada pembahasan tentang janin alama, Bab yang ke-17 17. Bab yang ke-17 Bab yang ke delapan belas adalah kematian jamaah Mati berjamaah Seperti Gempa bumi Atau kecelakaan, Sementara disitu melibatkan orang-orang yang memiliki hubungan waris mewarisi Ada pembahasan yang ke sembilan belas Zawil arham Zawil arham Ini tadi beberapa ikhwan sudah ada yang menanyakan tentang Ahli waris sudah ada Adanya hanya cucu perempuan dari Anak perempuan Ini kan bukan ahli waris Gimana ini kalau bukan ahli waris Ini ada pembahasan nanti namanya Zawil Arham Dia nanti akan dapat pada Situasi dan kondisi tertentu Seperti Tadi kita sebutkan bisa tidak ada ahli waris Yang lain Kecuali Zawil Arham Ada ketentuannya Yang ke-20 adalah Faidah-faidah yang tersebar ya Macam-macam Kasus Saudara sesusuan ada waris ada tondak, Anak tondak Anak zina, anak lian Kemudian anak adopsi ya, helper, ya, Masalah ya Kasus-kasus yang itu Terjadi dalam kasus-kasus waris Yang terakhir adalah ya Pelengkap Bapak bisa baca ya Bab yang ke-21 kasus dan solusi Sebagai contoh latihan ya. Jadi ada kasus dan penyelesaiannya Kasus dan penyelesaian Ya sampai selesai ya bab-bab yang ada pada halaman 171 itu akhir dari kasus-kasus apa namanya waris yang kita sebutkan sampai pada kasus yang ke-39. Naam. Dengan demikian ya secara global apa yang telah kita bahas dalam ilmu faraid dari buku ini semoga bisa di apa namanya difahami dan insyaallah setelah salat isya mungkin ada asilah yang sudah masuk kita jawab sebagiannya insyaallah taala